Mitra bisnis, ada perubahan peraturan yang mewajibkan pengusaha di kawasan berikat memindahkan usahanya ke kawasan industri. Bila tidak, insentif yang selama ini didapat akan dihapus. Aturan ini menimbulkan high cost bagi pengusaha karena harus memindahkan pabriknya yang menurut Kadin semestinya ditinjau ulang. Belum lagi nasib pekerja yang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Asri Pancawarna, Hendrata Atmoko. Pak Hendrata, apa komentar Anda? Pengawasan berikat itu kan didirikan kan tentunya kan ada beberapa tujuan. ya. Salah satunya tujuannya adalah kalau untuk produk-produk yang mungkin mau diri ekspor lagi. Beberapa kemudahan-kemudahan, itu sih menurut saya ya dalam hal masalah ini. Dan sebetulnya dari pihak pendestrian itu tidak perlu terlalu... Lalu mengatur di mana lokasinya Serahkan saja kepada para pengusaha Kepada para pelaku bisnis Di mana dia yang paling menguntungkan Dalam hal anda berbisnis Lokasi itu kan tentunya para pengusaha lebih tahu Dan lebih bisa memilih tempat yang dimana Bagi mereka yang paling menguntungkan Baik dari infrastruktur Maupun dari sisi fasilitas-fasilitas yang lain Kita harus jelas dulu Apa Konsep dari mereka, alasan apa mereka begitu ngotot untuk memindahkan ke kabasen industri. Yang belum tentu tempat itu bisa cocok bagi pelaku bisnis. Apa dampaknya bagi industri jika peraturan ini jadi dijalankan pada awal tahun depan, Pak? Yang pasti pemindahan daripada semua fasilitas-fasilitas produksi pasti akan memakan waktu dan biaya. Itu dua hal. Dari sisi biaya itu pasti ada. Kemudian dari sisi waktu, kita kehilangan yang namanya productive time. Produktivitasnya nya pasti akan hilang. Down time, kan? Apalagi kalau peralatannya cukup banyak. Dan kedua, penindahan ke kawasan industri, apakah sudah pasti akan lebih menguntungkan di mana biaya produksinya tidak lebih tinggi dengan berbagai macam infrastruktur yang mungkin belum terlalu siap? Kawasan industri yang mana? Apakah di kawasan industri artinya diberikan suatu grant dari pemerintah? Minimum kalau kita pindah ke kawasan industri kan kita harus invest tanah dan bangunan lagi, kan? Nah, itu artinya kan biaya lagi. Di mana kita sekarang dalam menghadapi situasi yang demikian kan harus harus mengarah kepada kepada low cost kan. Bagaimana kita menurunkan biaya. Jangan selalu high cost. Kalau high cost, di mana kita bisa bersaing di pasar global? Aneh. Kalau menurut saya aneh. Demikian Presiden Direktur Asri Pancawarna Hendrata Atmoko. Saya Wendy Lim.